Yang kedua Ciatnya Berinfak Bersodaqah Ikhwani dan akhwati rahimahullah Renungi mbak BKP yang saya sampaikan Pangkal kaya dalam Islam Menjadi orang yang sangat kaya raya Melimpah apapun yang dia inginkan Adalah bersedekah Bukan menabung kita punya prinsip dasar Karena kita pakai sistem ekonomi Kapitalis lah Sistem ekonomi apalah Orang non muslim Bukan dari Allah lah Sistemnya adalah Menabung pangkal kaya Makin sering nabung Maka makin kaya Ini dalam Islam Tertolak Gak ada. Pangkal kaya Keluarin di jalan Allah kaya akan datang perhatikan beda sekali orang yang nabung sibuk dengan tabungan bukan tidak boleh ya, boleh nabung, tapi bukan seperti umumnya orang kalau dia nabung sudah punya sejuta mau sepuluh juta sepuluh juta mau seratus juta sepuluh juta mau satu miliar dan orang kalau targetnya begitu susah untuk bersaudara karena dia harus punya target nabung Sementara bukan nabung yang mendatangkan kekayaan Bukan Tetapi sadaqahnya Dalil pertama adalah hadis Bukhari Hadis Qudsi Kata Allah Azza wa Jalim Nabi SAW bersabda Allah SWT berfirman Ibn Adam Amfik Amfik alaik Wahai anak Adam Sadaqah dulu dijalanku Aku akan bersadaqah padamu Maksudnya keluarin dulu di jalanku, baru aku kasih dan ini fakta lapangan banyak ya. hadis Bukhari riwayat yang lain kata Nabi Alaihi Wasallam. dulu di kalangan Bani Israel, ada dua orang bersahabat waktu itu kebetulan keduanya dan masyarakat sekitar wilayah mereka sedang menunggu turunnya hujan dari langit peceklik, panas si a dari dua orang ini anggaplah si a dan si b kita kasih inisial karena nabi saw mengatakan dua orang saja supaya mudah dipahamin si a dan si b si a ini melihat ada awan gumpalan awan hitam lewat di atas kebunnya lalu dia mendengar suara dari situ kata nabi saw yang mengatakan turunkanlah hujan di kebunnya fulan namanya temannya dia itu sebelah si b Maka dia pun mengikuti awan tersebut Ternyata betul melewati kebun dia di atas kepalanya Kemudian berhenti di kebun temannya dan turun lebat Kebun-kebun lain gak ada yang kena air Cuma dia saja temannya penasaran Dia tanya Apa yang kamu lakukan dengan kebunmu Sampai Allah Azza wa memberikan kamu air hujan Kami yang dikasih Apa kata dia Rahasianya ikhwan Saya mengeluarkan dari keuntungan kebun ini Langsung begitu untung Sepertiganya Saya keluarkan di jalan Allah Sepertiga langsung Sepertiganya Saya kembalikan ke modal usaha Sepertiganya lagi saya pakai Untuk kebutuhan keluarga saya Allah turunkan hujan di saat ya. Lagi tidak ada air Ada ipar saya di Ternate Ternate Kakak saya kebetulan perempuan yang nomor dua, semoga Allah menjaga mereka semua. Menikah dengan satu dokter THT dari Ternate di kota Makassar. Kakaknya beliau, ini di kota Ternate, saya pernah ceramah sampai ke sana, Alhamdulillah. Kemudian ngobrol-ngobrol, pulang ceramah sekitar jam 11, jam 12 malam. Saya ngobrol-ngobrol sama kakak ipar saya ini. Sementara kami asyik ngobrol, dia lagi tanya beberapa hukum. Tiba-tiba di kebetulan rumah mereka masih menggunakan sen, gitu kan. "Jak ada suara ribut parang gitu. Saya kaget. karena memang suaranya kayak batu yang besar dilempar gitu. Saya enggak tahu. Kemudian dia tertawa, dia senyum gitu. Dia bilang itu suara mangga yang jatuh. Oh ya, di belakang rumahnya ada pohon mangga, benar jatuh. Nah, memang suaranya besar-besar kayak suara ba batu yang besar gitu. Dia bilang ini mangga, orang sana bilang mangga madu. Kalau kita di saya tidak tahu di sini kalau di Jakarta bilang mangga mana lagi. Biasanya kalau dipotong itu ada percik-percik" madunya gitu kan kayak madu manis. Ini mangga madu nih, orang Ternate bilang, "Mau coba?" Ini masak di pohon. "Oh, boleh." Diambil lah sama dia dipotong, saya makan berdua gitu, sambil ngobrol-ngobrol. Terus ada satu kalimat yang diucapkan sama dia, saya jadikan sebagai bahan ceramah subhanallah. Dia bilang, "Ini pohon mangga saya tidak pernah berhenti berbuah sepanjang tahun." Setahu saya, ini kan setahu sebatas ilmu saya, enggak ada mangga berbuah sepanjang tahun itu. Pasti ada musimnya gitu kan bisa 6 bulan sekali bisa setahun sekali, gitu kan? Maka diminta ini sepanjang tahun. Saya bilang sama dia kenapa kok bisa? Dikasih bibit tertentu, kan? Atau mungkin di sini lembab hujan terus? Dia bilang enggak. Pohon mangga saya ini enggak pernah saya larang orang ambil. Pohon mangganya enggak pernah di larang. Kemudian ikhwani saya sudah lah selesai pembicaraan dengan dia istirahat besok pagi habis sholat subuh. Kemudian sudah mulai agak terbit matahari, saya ke belakang rumahnya pamit, saya mau lihat pohon mangganya. Pohon mangga itu mungkin tingginya cuma tiga meter, saya ada dengan mata kepala sendiri, dan rumahnya tidak besar, kecil. Subhanallah, pohon mangga itu saya belum pernah lihat sehidup saya, semua hidup saya pohon mangga seperti itu. Pohon yang cuma 3 meter, daunnya lebat, buahnya itu sangki banyaknya, dan beratnya itu sampai tergantung mau kena ke lantai, pavin bloknya dia. Dan pohon ini ternyata setengahnya pohon itu. Di dalam rumahnya dia, setengah lagi di luar pagarnya. gitu Dia pas keluar, dia bilang sama saya, ini yang di dalam rumah, ini yang saya pakai dengan keluarga saya. Yang di luar tuh tepat seperti setengah, kayak terbagi dua pohon itu. Setengahnya lagi siapapun lewat mau ambil, silahkan. Sampai kadang-kadang pedagang lewat, ngambil, dijualin sama dia, dibiarin. Terus saya bilang, oh ini rahasianya. Di Jakarta saya bilang, dan di sini juga saya bilang, saya bantung sekalian bedakan dengan kondisi kita coba pohon mangga kita kalau ada buahnya diapain buahnya dibungkus diikat kalau perlu tulis jangan dicabut gimana enggak cuma dua tiga buah yang keluar gitu susah peliknya luar biasa gitu nggak bisa keluarin allah kasih keajaiban tuh antum mau lihat reaksi Efeknya, seketika, coba nanti, kalau oh lagi mampir di satu-satu rumah makan, gitu kan? antum makan, misalnya rumah makan apa yang enak, antum makan misalnya 30 ribu atau 50 ribu rupiah, selesai makan, antum merasakan hikmat, Alhamdulillah, syukuri Allah, kemudian coba beli makanan yang seperti antum makan, persis sama, lauknya sama, nasinya sama-sama, terus -sama, bungkus, satu lengkap, keluar cari siapapun kasih niat sadaqahin sebagai tanda syukur karena Allah sudah kasih saya ini saya balas dengan itu lihat bagaimana responnya Allah nanti datang rezekinya dan ini melebar ya ini bukan kemana-mana bisa saja dengan satu bungkus nasi Allah gak balas kita dengan satu bungkus nasi tapi mungkin Allah kasih kesehatan tiga bulan satu tahun mungkin nanti ada yang traktir kita makan berulang-ulang mungkin macam-macam ada kisah yang menarik kisah ulama' tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak rahimahullah terkenal ulama tabiin yang masyhur dengan kesolehannya dan dia bersahabat dekat dengan ulama tabiin yang lain bernama Khuwayr bin Iyau radhiyallahu rahimahumullah semuanya. Ini dua orang ini terkenal sekali. Jadi hampir subhanallah apalagi kalau berbicara tentang masalah tazkiyatun nafs, ya, Kesucian hati, jiwa. Ini dua orang ini selalu muncul namanya nih. Abdullah bin Mubarak dan Fudhal bin Iyad ini dua orang saling bersahabat. Tentu ada kisah-kisah masa lalu mereka, tapi saya bahas langsung ke to the point. Ada satu perilaku yang menarik nih. Keduanya ini kebetulan orang kaya raya, pengusaha, ya. Tentu Fudhal bin Iyad dulu dulunya bekas perampok, tapi sadar. Ada kisah sendiri bagaimana dia sadar ya. Saya enggak bahas itu. Setelah dia sadar, dia dia belajar agama, dia mulai hafal Quran, jadi ulama dan akhirnya jadi pengusaha, bersahabat dekat dengan Abdullah bin Mubarak ada satu tradisi yang mereka lakukan menarik nih jadi Abdullah Ibn Iyad ini suka janjian suka janjian sholat subuh kita sholat di masjid A ya misal cuman-cuman kemudian duhur asar maghrib kita pisah pisah tempat misalnya nanti Abdullah Ibn Iyad bilang sama Abdullah Ibn Iyad nanti kamu duhur asar maghrib kamu sholatnya di masjid B, C, D nanti saya sholat di masjid E, F, G di, di Isya nanti kita ketemu di masjid H jadi subuh mereka satu masjid, isyak mereka satu masjid Jadi tiga waktu sholat mereka pisah Jadi kalau temannya sholat di masjid ini, dia, dia sholat tempat lain Untuk apa? Di tiga waktu sholat itu, duhur, asar dan maghrib tidak meluangkan waktu terlalu banyak Habis sholat lima waktu, khusus saja Mereka itu selalu janjian untuk mencari siapa orang yang masih tinggal di masjid Dan ibadah apa yang sedang dikerjakan Misal, ada orang di pinggir masjid sana lagi baca Qur'an Ditetangin sama dia Kenapa Anda baca Quran? Apa motivasinya? Oh, ini ini ini ini. Jadi dia dapat ilmu lagi. Ada orang di sana di ujung sujudnya lama. Ditanya sama dia, "Kenapa Anda sujud lama?" Apa? Apa motivasinya? Ada apa saja ibadah yang dia lihat di masjid itu saja. Kalau enggak ada ya sudah. Tapi kalau ada, duhur, asar, maghrib. Nanti insyaallah mereka saling sharing. Nih tadi saya ketemu ini nih. Tadi saya lihat begini. Jadi tiap hari selalu dapat kisah-kisah baru gitu. Dari orang-orang yang melakukan ibadah Untuk meningkatkan kualitas ibadah mereka Dan ini satu perilaku yang luar biasa ya Saya sarankan Ikhwani diri saya Dan juga diri Antum sekalian Dan kalau saya bilang Ikhwani Kalau kita globalkan masuk semua akhwat ya Jadi ini akhwatnya jangan tersinggung di diatasnya Jadi ini semuanya ya Kita harus memahami satu poin dalam ibadah Jangan stuck di satu level Tapi kualitas ibadah tingkatkan Firman Allah subhanahu wa ta'ala, saya kembali di kisah bulan Mubarak. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, awalillahi minasyaitan rajin, inna Allah la yugayru ma biqawmin hatta yugayru ma bi'anfushin. Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Apa kata ulama tafsir? Ini dari buruk menjadi baik, ini sudah umum orang tahu. Misal, dia dari berbuat dosa kepada sadaran taubat, ini sudah umum orang tahu. Tapi banyak orang tidak tahu, masuk dalam ayat ini, sudah baik menjadi lebih baik. Ini masuk di dalamnya. Kalau Anton setelah ikut pengajian sunnah, udah paham sunah Nabi SAW, kemudian merasa puas dengan ibadah yang sudah dikerjakan, tidak berusaha meningkatkan kualitasnya, maka Anton akan stek di situ nanti. Ikhwan ini kita dianjurkan untuk meningkatkan kualitas. Selalu berusaha, jangan pernah berhenti menuntut ilmu, jangan pernah berhenti untuk minta dinasihatin, jangan pernah berhenti untuk selalu meningkatkan Apapun yang kita kerjakan. Kalau kita biasa sodaka seribu rupiah, sekarang kita sodaka dua ribu rupiah. Kalau kita biasa dua ribu rupiah, kita tingkatkan lima ribu rupiah. Kalau sekarang kita terima zakat, tahun depan bagaimana saya mengeluarkan zakat? Selalu beda orang yang punya target. Dan dia sudah mulai melangkah, Allah akan mudahin tuh. Yang penting dia ubah dulu. Dia mulai dulu. Seperti bola salju. Saya kayaknya sadar ini ustaz umur 35 tahun, 40 tahun. Susah saya hafal Quran. Tidak bisa, jangan bilang begitu Tidak ada kata terlambat, mulai dulu Coba dulu Kita belum coba sudah berhenti, sudah putus asa Enggak, itu syaitan Harus begitu, begini rasionalnya Kalau ada dua orang pegawai Si A dan si B Dua-duanya diterima kerja di satu perusahaan Dengan gaji tertentu, dengan jam kerja yang sama Juga dengan pekerjaan yang sama misalnya. Bedakan antara orang punya target dengan tidak Orang yang tidak punya target Ikhwan orang yang tidak punya target <tuh> misal si A dia gak punya target, jadi pegawai gaji 2 juta udah dapat fasilitas sebagai pegawai baju seragam, udah, dia bilang cukup deh saya begini, itu gak salah gak nah, salah dia, tetapi beda dia dengan oh, si B ini si A tadi ya, ini si B lain si B ini begitu masuk di perusahaan, langsung dia petakan perusahaan itu jabatan-jabatan yang ada di situ, jenjang-jenjang karirnya apa saja syaratnya, fasilitasnya apa dan dia target mencari yang tertinggi Maka kita temukan nanti, si B ini dan si A, 10 tahun kemudian, si A tetap dalam kondisi kerjaannya sampai rambutnya sudah ubanan semua. Pensiun itu cuma bekerja di situ saja. Tidak naik levelnya. Kita temukan si B, 10 tahun kemudian sudah jadi direktur perusahaan. Nah, dia punya target. Kalau Antum lagi kuliah di kampus, nilai lulus 10 dan nilai, nilai tertinggi 10 dan nilai lulus 6, kalau target kita 10 Maka pastikan kita bisa insya Allah Dengan Allah sampai 10 Karena kita akan mulai mencari jalan Bagaimana sampai ke, sampai ke 10 kan Kita akan sampai ke 10 Atau minimal dekat dengannya 9 atau 8 Kalau kita targetnya 6 Nilai pas lulus Maka yang terjadi kita bisa 6 atau dibawahnya Bisa gak lulus. Bedain Kita selalu dianjurkan untuk menaikkan kualitas Kata Nabi SAW Janganlah seseorang berkata, Dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu. Dulu saya waktu umur 17 tahun pernah sholat malam selama setahun. Dulu, tidak usah khawatir, tercatat. Aman. Allah sudah siapkan sekretaris tanpa digaji di pundak kanan kita. Nyatat semua. Tidak pakai disuruh, dicatat sama dia. Sampai detail-detailnya dicatat. Menghayangnya pun dicatat. Tidak dibayar, tidak ada apa-apa. Tapi sekarang, besok, lusa, Karena tiap hari punya buku lembaran amal nih. Maka harus diperkirin tuh. Masalah kualitasnya. Inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak dengan Buddha Libaniyat. Ringkas cerita ya, Hwani. Abdullah bin Mubarak satu waktu pergi umroh ke Mekah. Sahabatnya Buddha Libaniyat tinggal di Irak. Mereka tinggal di Irak. Waktu tiba di Mekah, kata Abdullah bin Mubarak, saya masuk ke Mekah. Begitu saya mau tawaf, pakai baju ihram, saya lihat di dalam sekitar Ka'bah, masyarakat Mekah lagi mau pandang ngumpul dan pada saat mereka lagi pada ngumpul, rupanya imamnya, Mesyid Haram, dan juga gubernurnya Mekah pada saat itu, itu mengumpulkan masyarakat untuk sholat istisqa Karena menurut Abdullah Abdul ibn Barak, dalam sejarah sampai di harinya beliau, belum pernah terjadi air di Mekah kering sampai sumur zam-zam pun hampir kering pada saat itu. Kecuali pada saat itu. Maka dia bilang, semuanya diajak sholat, saya pun ikut sholat istisqa begitu selesai sholat, imamnya balik hadap ke makmum seperti sunnah nabi SAW mengingatkan mereka tentang masalah dosa taubat, agar kembali kepada Allah azza SWT, diingatkanlah seperti itu maka pada saat dia bilang sementara diingatkan, biasanya kalau doa dan sholat kita diterima maka minimal minimal mendung, minimal panasnya kurang, maksimal turun hujan langsung setelah istisqa tapi di situ saya bilang dia bilang saya tidak lihat ada tanda-tanda itu. Tetap terik matahari panas. Dia bilang tiba-tiba mata saya melihat ke salah satu sudut pintu masjid Haram. Di sana ada satu orang yang masuk, kulitnya hitam pekat, bajunya kumuh biasa sekali, imamannya sudah tua, sudah lusuh. Masuk mencari salah satu sudut Ka'bah yang tidak ada orang sholat di situ. Jadi misal kita ibaratkan, maaf, HP ini Ka'bah maka misalnya ada sisi di sekitar sini ya. yang orang sholat, dia cari sudut yang tidak ada orang supaya tidak ketahuan gitu. karena waktu itu jumlah masyarakat masih sedikit kata Mu Mubarak, saya lihat orang itu perhatikan dia masuk kemudian dia sholat di salah satu sudut Ka'bah lalu mulailah di hadap kiblat, dia bertakbir kata Allah Mubarak jangan tanyakan bagaimana indahnya sholatnya orang itu dari takbir, Allahu Akbar, tenang, itu maknina luar biasa Bacaan tenang, ruku Allahu Akbar, tenang, Allah. dimikmatin semua gerakannya. Kerana memang setiap gerakan dan bacaan berpahala, ikhwan. Kemudian, sami'allahu li man hamidah, sampai salam, indah. Kata Amin Barak, saya belum pernah lihat ada orang sholat seindah ini. Luar biasa. Dan kemudian Amin Barak bilang, saya dekatin. Tapi orang itu tidak tahu kalau lagi didekatin dari belakang. Tiba-tiba orang ini selesai salam, mengangkat tangan ke langit sambil mengatakan, Samm tu bika rabbi alaihim matara. Aku bersumpah atas tu, atas namamu wahai Tuhanku, turunkanlah hujan untuk mereka tuh yang lagi salat istisqa. Kata ulama yang barak kejadian aneh luar biasa, ajaib luar biasa, tiba-tiba mendung hujan turun lebat. Orang-orang di sana bersorak gembira bersyukur sama Allah, mereka pikir hujan turun karena salat mereka. Abdul Ambarat bilang, tapi saya yakin bukan karena mereka, karena orang ini. Dan orang ini subhanallah, begitu saja turun hujan, dia tutup doanya, keluar dari masjid. Enggak ngomong, enggak apa. Enggak bilang, hei ini saya yang berdoa, enggak. Keluar. Abdul Ambarat ini karena dia selalu cari orang yang lebih soleh dari dia, dikejar sama dia orang itu. Orang ini jalan keluar dari masjid, lorong demi lorong. Oh saya sampai. Iya kata, masjid cuma untuk doain orang untuk turun hujan itu. Sampai dia masuk orang-orang, demi orang, tiba di satu rumah di tengah-tengah pemukiman masyarakat Mekah. Di situ tuh ada rumah besar, di depan pintu rumah ada satu orang badannya besar. Kulit hitam juga. Orang ini berikan salam masuk ke dalam. Om Tuhan Barak lihat dari jauh dikejar. Begitu tiba dia berikan salam kepada orang yang badannya besar depan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jauh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang Barak, boleh saya tanya? Dia bilang, ya silahkan. Ini rumah siapa? Kata yang di depan pintu, ini rumah saya. Rupanya ini pemilik rumahnya. Orang Barat tanya, yang tadi masuk itu siapa? Kata yang punya rumah ini, itu salah satu budak saya. Budak bisa diperjualbelikan ya tuan. Kalau mereka penasaran, budak gimana ini? Kata orang Barat, boleh nggak saya tanya lagi? Oh silahkan. Bagaimana ibadahnya orang itu? Kata tuannya, jangan anda tanyakan ibadahnya orang ini, luar biasa dia kalau pagi sampai sore menjelang maghrib selalu memberikan hak saya sebagai tuannya tidak pernah mengeluh satu-satunya budak saya gak pernah ngeluh orang ini gak pernah ngeluh dan malam hari dia tidur beberapa saat kemudian dia ibadah sholat malam sampai pagi memberikan hak Tuhannya dan yang luar biasa kata tuannya ini saksi bahasan kita berhubungan dengan poin yang kedua masalah infak jadi tuannya bilang kalau saya memberikan gajinya 2 dirham kalau kita misalnya hitung hadirnya itu lima ribu rupiah berarti 10.000 ribu rupiah saja. Dua dirham gajinya saya kasih, maka dia mengeluarkan satu dirhamnya untuk orang susah, orang miskin, dan satu dirham dipakai sama dia. Bisa ditangkap lah maksudnya. Kalau antum terima gaji sejuta lima ratus ribu dikeluarkan untuk orang susah, padahal antum susah. Jadi ternyata mengeluarkan saudara, -saudara tidak butuh tunggu kaya Sampai kapan untuk menunggu kaya berdoa apa ya? Tapi di sini kita lihat dia mengeluarkan setengah gajinya ikhwan. Ini gak gampang ini. Setengah gaji dikeluarkan sementara dia susah. Kata Abdullah yang itu sebabnya. Boleh nggak saya beli budak ini? Kata tuannya, tuan rumahnya bilang apa? Maaf saya nggak jual budak ini banyak berkahnya. Maka Abdullah yang bilang. Saya Abdullah Ibn Mubarak. Cuma zaman dulu nggak ada foto, orang nggak tahu bagaimana wajahnya ini. Cuma dengar nama, ini orang alim, ulama besar nih. Ya salah satu rujukan tabiin, belajar dari sahabat langsung. Maka tuannya orang Uitham itu bilang, Anda Ibn Mubarak dari Irak, benar iya. Kalau gitu saya jual. Ini orang soleh, nggak masalah, dijual lah. Abdullah Ibn Mubarak niatnya ingin membawa budak ini kemana? Ke Irak ketemu sama temannya, Abdullah bin Iyad. Nih ada orang ni luar biasa, angkat tangan ke langit, turun hujan langsung. Satu Mekkah semua enggak diijabah dia diijabahi. Di tengah jalan dalam perjalanan, Abdullain Barak tidak ngomong apa-apa. Ini budaknya tanya, "Wahai tuan, maaf bisa saya tahu kita mau kemana? mana?" Maka Abdullah bin Barak bilang, "Mulai sekarang jangan kau panggil saya tuan, karena kau tuan saya." kata Abu oh budak itu, "Kenapa Anda bilang begitu?" Abdullah bin Barak di sini mengakui kekeliruan kecilnya. Dia bilang saya menceritakan kepada dia ya, Dan saya menyesal kenapa saya ceritakan Dia bilang, saya mengatakan Tadi waktu lagi sholat istisqa di masjid haram Saya ikut sholat Dan saya melihat tidak ada tanda-tanda diterimanya Sholat kami Dan saya melihat Anda masuk pada saat itu di masjid Saya lihat Anda sholat dan saya tahu Anda berdoa kepada Allah Dan saya yakin hujan turun karena doa Anda Buddha ini waktu dengar kalimat tersebut mengatakan, apakah anda melihat itu tuan? Dia bilang, iya. Kata Buddha ini apa? Bisa anda izinkan saya sholat dua rakaan? Kata Mubarak, silakan. Dengar sholat ini pasti bagus sih. Maka yang terjadi, Buddha itu pun kata Mubarak beruduk-uduknya sangat luar biasa, tenang, sempurna semua kota tubuhnya. Terus hadap kiblat sholat, dia bilang, jangan tanyakan indahnya sholatnya. Sama persis dengan waktu di Haram Mesih tadi takbirnya tenang, rukuknya tenang. Dia tidak seperti tidak ada orang di sebelahnya. Pak yang sampai selesai haknya dikasih. Begitu selesai salam, dia mengucapkan satu kalimat, dia mengatakan al ana ya rab. Artinya, sekarang wahai Tuhanku. Tiba-tiba Bapak -tiba Ikhwani, mati orang ini. Meninggal. Budak ini mati. Ini bisa nyata. Ini akan ditindai dulu. Meninggal orang ini. Abdul yang Barak periksa cek, meninggal. Dan cuma berdua di jalan, di padang pasir. Maka Abdul Al-Bahraq mengatakan, saya pun mengurus jenazahnya. Saya mandikan semampunya, saya kafani semampunya, saya kuburkan di sini, lalu saya tinggalkan. Saya pun menuju ke Irak, lalu saya bilang sama sahabat saya, Fudail bin Iyad, Wahai Fudail, demi Allah saya bertemu dengan seseorang di Mekah, yang kau sama saya tidak ada apa-apanya ibadahnya. Lalu, Abdul Al-Bahraq menceritakan kepada kita ini, dia kan tuannya, dia bilang, kemungkinan besar si budak ini, Waktu dia berdoa waktu Dia sholat yang dia sebelum meninggal Dia berdoa dalam sholatnya mengatakan Ya Allah, kalau seandainya ibadahku Setelah ketahuan doaku Kamu ijabah di masjid itu Menjadi riak, matikanlah aku Kalau seandainya tidak, maka hidupkanlah aku Makanya dia bilang ya Sekarang hai Tuhanku, lalu Allah matikan Dia kena takut riak Maka dia berdoa seperti itu Tapi saksi bahasa Tuhan Tidak menunggu kaya raya untuk sadaqah setengah gaji dikeluarin dan kalau antum berikan Allah berikan yang terbaik coba saya mau tes jujur tapi ya Hah? kalau celengan masjid lewat antum punya seribu baru, seribu tua yang mana dimasukin senyum-senyum aja nih, gak ada yang nyauh banyak orang tidak memahami poin ini yang dimasukin seribu tua bahkan kadang-kadang gak malu subhanallah dikorek kantongnya cari koin yang paling kecil celengannya juga seng bunyi, teng gitu subhanallah seribu tua yang antung taruh ini minta sama Allah pak, kesehatan, kekuatan keturunan, selamat dari neraka masuk dalam surga, rewel dengan seribu tua bagaimana bisa seribu baru masukkan Seribu tua pakai belanja di luar sana, karena itu harta antum yang sebenarnya itu. Katanya di sausana dalam hadis bukhari muslim hartamu yang sebenarnya, yang kau infakkan di jalan Allah, karena itu Allah kan pelihara itu dalam hadis, hadis bukhari yang dikatakan Allah memelihara saudara-saudara yang kalian seperti menanam sebuah pohon di sebelah arsnya, gitu kan? Sehingga menjadi tumbuh menjadi pohon yang besar dan memiliki ranting-ranting -rantin dan buah yang banyak. Jadi kita akan panen pahala yang besar. Yang hartamu yang bukan sebenarnya yang kau habiskan untuk makanan, minuman, dan pakaianmu. Itu hadis saya. Jadi banyak manusia yang gak sadar. Nih. Kalau antum lihat orang fakir miskin, ikhwani. Dan mereka lewat. ya Beda pahalanya, Beda pahalanya, Kalau kita sebelum diminta sudah memberi, Dengan kalau diminta baru kita beri. Beda. Beda. beda pahalanya orang sebelum tidur niat sholat malam, dengan orang kebetulan bangun mau sholat malam, sama-sama dapat pahala tapi beda. Punya nilai plus. Perlu difahamin poin ini. Ini penting sekali, Ikhwan. Berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu Walaikum. Wa Kita lagi buka dompet. Ada orang fakir miskin lewat. Ada lima ribu, ada lima puluh ribu, ada seratus ribu. Yang mana setan bisikin supaya nungkasin? Nah lima ribu itu pun lima ribu dikatakan masih besar. Coba cari di kantong kamu mungkin ada seribu yang kelipat. Ambil seratus ribu keluarin, kasih wakil miskin. Itu kata kuncinya. Ikhwani, hadir majelis ilmu seperti ini tujuannya mengubah keadaan. Ini bukan testimoni tes tes hadir atau seremoni meramaikan bukan. Antum keluar di sana berubah, Praktikin ilmu. Ini bukan cuman ini bukan cuman dongeng kita duduk di sini di masjid cerita-cerita kosong enggak semua kisah nyata yang saya sampaikan ya kawani masukkan dalam hati praktekin harus begitu baru bisa tuh ilmu itu tidak bisa cuma sekedar dicatat cuma sekedar di oh ya dengar bagus ya kisahnya enggak kan tuh buat apa dengan ilmu itu karena kisah-kisah ini ternukil kepada kita ikhwani Allah SWT jaga supaya kita contohi supaya kita praktekin Mulai sekarang sahabatah yang terbaik Keluarkan Jangan tunggu kaya raya Kalau orang kaya cuma keluarin Subhanallah kadang-kadang saya tegur jemaah saya di Jakarta Di lampu merah Jakarta Biasa ada orang minta tuh Ada pagi miskin Susah bajunya sudah rusak Kesian kotor Ya Allah sudah luar biasa Itu mobilnya mewah Begitu ketok-ketok kaca Dibuka sedikit kacanya Dikeluarin jarinya yang keluar Koin dimaras rupiah La ilaha illallah Mobil mewah, cerminnya lagi ditutup Sudah dibuka, gak mau lihat orang susah itu Buka cermin antum tuh Ambil uang 5 ribu, 10 ribu Kasih ke tangannya dia Kalau sesama jenis salaman sama dia ya, Jangan sampai masukkan Dalam hati, siapa dalam kesombongan Siapa dalam hatinya ada sifat sombong Seperti biji sawah, tidak akan cium bau surga Kata Nabi SAW Dalam hadis 10 hari yang lain Kalian dikasih rezeki justru karena Orang-orang susah kalian tuh mereka-mereka itu Ibn Abbas kalau tidak mendapatkan ada yang datang minta-minta ke rumahnya Beliau keluar dari Allah al Cari orang lalu dikasih Gak ada orang yang gemar bersadaqah itu Dan miskin gak ada Saya menceritakan ayah saya pribadi di kota Makassar Semoga Allah menjaga beliau sekarang masih hidup Alhamdulillah Dan juga tidak hadir Dan ini bukan masalah riyah Tapi saya mengambil pelajaran Ayah saya punya satu tradisi ikhwani Yang saya terharu betul Luar biasa gitu di kota Makassar, dari sudah lama ini sudah hitungan tahunan. Saya sudah tidak tahu berapa puluh tahun dijalankan oleh beliau. Umurnya sekarang sudah 80 tahunan. Gitu. Beliau selalu setiap pagi habis sholat duha jam setengah sembilan jam sembilan keluar. Kadang-kadang beliau bawa mobil sendiri atau memang ada yang temanin, ada sekretarisnya yang temanin gitu. Ya dari yayasan di Makassar. Itu subhanallah, beliau keliling satu kota Makassar tuh. Ada ada. Tempat-tempat tertentu yang didatangi oleh beliau itu orang-orang kusta Banyak sekali jumlahnya Di tempat-tempat mereka kumpul Lalu ayah saya datang Dan yang dikeluarkan Selalu diminta dari bank uang-uang yang baru Memang tidak besar Uang 2 ribu, uang 5 ribu, uang 10 ribu, uang 20 ribu Tapi uang baru Kemudian ayah saya punya satu hal yang sering beliau lakukan Itu beliau selalu taruh minyak wangi di tangannya Pakai minyak wangi jadi wangi Jadi uang ini kalau disentuh jadi wangi gitu dikasih ke orang-orang fakir -orang miskin. ini Saya sampai syuting gitu. Dikasih, setiap dikasih dalam bahasa-bahasa Makassar biasa disebutkan gitu kan, dia berdoa semoga nanti Pak Haji dipanjangin umurnya, semoga nanti banyak rezekinya selalu. Kalau saya hitung ikhwan nih, kalau saya hitung pribadi ya, itu beliau keluarkan satu hari bisa tidak kurang dari 700 sampai 1 juta rupiah. Itu selalu dikulangin Padahal keadaan ekonomi bukan seorang miliarder bukan. Tapi Subhanallah sampai sekarang, saudara-saudaranya beliau, paman-paman kandung saya sendiri, itu yang dulunya kaya raya sekarang malah jatuh semua. Ayah saya tidak punya kerjaan, beliau duduk di pesantren di Makassar gitu kan? Itu Subhanallah malah terus tidak pernah berhenti rezekinya. Saudaranya terus berjalan tuh. Kenapa? Kenapa? begitu. Oh Oke. Okay. Baik, kita ambil pelajaran saya dari itu tadi dan uh, karena melihat waktu, jadi saya insyaallah ringkaskan sampai di situ. Baik, kita lihat masalah infak ini. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 254. Ini dalil yang kedua setelah hadis kursi tadi tentang bersedekah. <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitan wa jim, Ya ayuhal ladina amanu anfikum min ma'razaqnakum min qabli an ya'tia yawmun la bay'un fi walakullatum wa la, wa la syafaa wal kafirunahum al-zalimun. Hai orang-orang yang beriman, berinfaklah apa yang kami berikan rezeki kepada kalian sebelum datang hari, hari kiamat nanti, enggak ada transaksi, enggak ada kasih sayang, enggak ada saling tolong menolong. Dan orang-orang kafir, mereka orang-orang lah yang zalim. Jadi kalau bahasa saya pribadi, ikhwan kalau misal kita meninggal dunia dan memiliki rekening yang banyak uangnya, sementara kita masih jarang bersodok, pastikan antum akan menyesal, kenapa nggak disodokahkan? Maka sodokahkan, maka akan batang hasil yang luar biasa. Dalam riwayat Sahih disebutkan, Abdurrahman Rahman Ibn Awk pernah kedatangan satu peti keuntungan dari dagangannya. Kemudian beliau tidak bisa tidur dan beliau berkata, waktu istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, saya nggak bisa tidur gelisah lihat keuntungan ini maka dia pun akhirnya mengatakan saya akan sadaqahkan, kata istrinya sadaqahkan dia sadaqahin, habis semua malam itu dikeluarkan jalan Allah besok datang dua peti dikeluarin lagi, rusak datang tiga peti sampai Abdul Rahman bin Auf menjadi miliardernya sahabat, ini tentu akan ada bahasan sendiri, tapi itu buktinya kemudian surah yang lain surah Ibrahim, urutan 14 ayat 31 sampai 34 A'ububillahiminasyaitonirrojim Kul ibadiyalladhina amanu yuqimussalata wayunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan min qabli ayyake yawmal la bayun wa la khilal Katakanlah kepada hamba hambaku yang beriman mereka dirikan salat mereka mengeluarkan apa yang telah Kami berikan kepada mereka rezeki makanan pakaian uang dan seterusnya baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan jadi kadang-kadang di depan umum ada orang yang minta enggak mungkin kita nolak gitu Sebelum datang hari yang tidak ada transaksi dan tidak ada lagi kasih sayang, mesti hari kiamat di masyar. Kita tahu firman Allah Swt. "Awwadillahi minasyir tamam yamayyfirumarumin aki wa ummihi wa abi wa sahih wa bani". Pada hari kiamat orang lari dari saudara kandungnya, dari e, ibu dan ayahnya, dari pasangan hidupnya dan juga dari anak-anaknya. Kena susah pada saat itu. Maka tidak ada lagi transaksi. Kata Allah yang menyuruh kalian sholat dan menginfakkan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian dapatkan rezeki supaya bertambah rezeki kalian, Allah bilang Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan juga menurunkan dari langit air kemudian mengeluarkan dengan air itu buah-buahan sebagai rezeki buat kalian itu yang menyuruh kalian dirikan sholat dan mengeluarkan infak di jalannya wasakhralakumul ya fulkanitajriya bi fi biditajriya fil bahri bi amri wasakhralakumul anhar dan dia juga yang telah melunudukan lautan sehingga bahtera-bahtera kalian bisa bisa mengaung di atasnya bisa jalan di atas air itu sehingga kapal-kapal ini bisa memuat kebutuhan manusia bisa mengambil kekayaan-kekayaan laut dari hewan-hewannya ikan dan seterusnya dan juga Allah tundukkan buat kalian sungai-sungai. Dan juga dia menundukkan buat kalian, menundukkan buat kalian matahari. Dan bulan yang da'ibain, rutin. Setiap pagi begini, terbit sampai terbenam malam. Kemudian malam ada bulan. Terus begitu, memenuhi kebutuhan manusia. nahar. Dan dia juga telah menundukkan buat kalian malam dan siang wa ataakum min kulli ma dan dia memberikan kepada kalian semua yang kalian minta wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu innal insana ladzalumun kafar usungguhnya manusia itu zalum zalim terhadap dirinya sendiri dia tahu dengan bersyukur dengan bersedekah bisa bertambah tapi dia tidak mau kafar suka mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga adalah halalam tayyibah. Menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram. Halal yang Allah bolehkan, haram yang Allah larang. Jauhi semua. Pokoknya haram sedikitpun jangan sentuh. Shubhad saja tinggalkan. Tidak perlu. Antum tidak akan mati gara-gara tinggalkan yang haram. Tidak. Kadang-kadang orang kena gengsi. Restoran ini dikenal namanya. Shubhad mungkin halal mungkin tidak. Apa-apa deh yang penting saya coba. Tidak bisa. Sedikit masuk yang haram bisa berbahaya. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, lahmun mun min soh tin an naru da Daging yang tumbuh dari hal yang haram maka neraka lebih pantas baginya. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita menikmati yang halal dan tohid. Halal yang dibolehkan, halal tohid ini berkualitas. Jadi termasuk mensyukuri nikmat ikhwan dan akhwati adalah kalau kita punya ada anggur dengan harga lima ribu per kilo dan ada anggur harganya seratus ribu per kilo. Antum mampu beli yang seratus ribu, beli yang seratus ribu, itu bukan mubazir, Tapi itu termasuk bagian dari syukur nikmat. Termasuk bagian dari syukur nikmat. Kita ingin baju, ada baju harga lima puluh ribu, ada baju seratus ribu. Dan kita mampu beli yang seratus ribu, beli yang seratus ribu, enggak apa-apa. Yang penting dalam qaidahnya ulama bilang, la ifrat wa la tafrit. Ifrat itu terlalu berlebihan dan tafrid terlalu pelit, berada di tengah-tengahnya. Tidak perlu juga kita punya seratus lembar baju, tidak perlu juga kita punya 10 mobil Tapi boleh dalam Islam menggunakan kendaraan yang mewah Rumah yang bagus memakai, Memakan makanan yang berkualitas Itu semua diperintahkan dalam agama Pernah Abu Hanifah kedatangan seseorang muridnya Yang berantakan bajunya Rambutnya juga berantakan Hadir di majelisnya Abu Hanifah Allah, seorang ulama empat Salah satunya dan terkenal dengan kekayaannya Beliau pedagang pemasok terbesar Di Irak waktu itu Sutra, kain sutra Imam Abu Hanifah selesai bubar pengajian, melihat orang itu masih ada lalu dipanggil. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, coba kamu ke mihrab, angkat sejadah saya, ambil apa yang dibawa sejadah. Maka orang ini pun datang, mengangkat, ternyata dibawa ada sekitar 500 dirham uang. Lalu kata orangnya ini dibawa, ini imam. Imam ini kan kita sekarang atau guru. gitu Ini, kata Abu Hanifah, ambillah, perbaiki keadaanmu. Ambil. Imam Abu Hanifah mau sadakahkan gitu. Orang itu tiba-tiba mengatakan kalimat yang aneh gitu. Dia bilang, tapi saya orang kaya imam, saya tidak butuh. Kata Abu Hanifah, kalau begitu melihat keadaannya dia berantakan bajunya kotor rambutnya berantakan maka Imam Ali mengatakan mana kau dari sabda Nabi saw. Inna Allah yuhiqwan yaraat raniyamih al-Abdi Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya jadi di sini kita dibolehkan jangan pernah antum mengatakan dengan pakai bajuku baju kotor makan roti kering bagian dari Islam sama sekali tidak Nabi saw menggunakan baju dari kain Kutun Yaman. Nabi S.A.W. memiliki kuda yang terbaik. Nabi S.A.W. suka menjaga kebersihan dan wangi badannya, pakaiannya dan seterusnya. Tapi Nabi S.A.W. tidak berlebihan. Berlebi tidak berlebihan. Berlebi Allah S.A.W. mengatakan tentang masalah ini dalam surah Al-Ma'idah, urutan 5 ayat 87 sampai 88. Audhu billahi minasyaitan Ya ayuhal ladhina amanu, la tuharrimu tayyibati maa ahalna lakum, wa la ta'kadu. Hai hey, orang-orang yang beriman, jangan kalian halal, haramkan kebaikan-kebaikan. Maksudnya, gara-gara mau perhitungan, akhirnya tidak mau beli makanan yang lebih enak. Tidak boleh. Asal jangan beli berlebihan. Jangan mubazir. Jangan kalian haramkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah halalkan buat kalian. Dan jangan tak tadu. Jangan beli berlebihan. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan yang beli berlebihan. Wa qulumimma razakatumullahu halalan tayyibah. Makan, minum, nikmatin apa yang telah Allah siapkan sebagai rezeki yang halal, yang boleh dan taqiyah, yang berkualitas. Wataku Allah lelaian pilih muminun bertakwalah kepada Allah yang kalian kepadanya beriman. Dalam surah Nahal, urutan 16, ayat 114, Allah subhanahuwataala juga berfirman: "Awwadubillahimun as-sytan rojim fakulumimmarazakakumullah halalan taqiyah wushkuru naimat Allahin kuntum iyau ta'mudun." Makanlah dan minumlah Apa yang telah Allah jadikan sebagai rezeki kalian Yang halal, yang dibolehkan saja Dan tayyibah Serta yang berkualitas Dan bersyukurlah, syukuri nikmat-nikmat Allah itu Kalau kalian kepadanya menyembah Yang keempat Adalah memperbanyak istighfar Memperbanyak istighfar Jadi 4 sampai 10 ini saya ringkaskan Memperbanyak istighfar Istighfar kepada Allah SWT Jadi selalu memperbanyak Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah dalam riwayat sahih dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehari beristighfar 70 sampai 100 kali, Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang cukupkan dengan 70 sampai 100 kali membaca dalam sehari. Ada juga sebagian ulama hadis mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan 70 sampai 100 kali per hari, tapi 70 sampai 100 kali setiap kali beristighfar. Jadi ini pemahaman yang lebih luas. Artinya setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kesempatan istighfar, beliau tidak berhenti sampai 70 atau 100 kali. Nanti kalau sebentar lagi kesempatan istighfar 70-100 kali Jadi satu hari bisa berapa kali Dan Allahu'alam saya melihat makna yang kedua lebih tepat Karena ada kisah Imam Ahmad rahimahullah Yang ini yang Imam Ahmad rahimahullah terkenal di akhir hidupnya Salah dari 4 mazhab Imam 4 mazhab ini pernah Tidak tahu kenapa di akhir hidup beliau Terpikir untuk mendatangi salah satu kota di Irak. Lalu beliau pun pergi ke sana Dan tidak dikenal, tidak ada yang kenal beliau Karena beliau sudah tua dan juga Zaman dulu seperti saya bilang tadi, gak ada foto Maka dia pun datang ke sebuah masjid eh, di, di kota itu, kemudian beliau dapati sholat maghrib, masuk waktu maghrib. Maghrib atau isya, gitu. lalu kemudian beliau sholat. Setelah selesai sholat isya, beliau kena musafir, tidak ada orang dikenal di kampung, itu dia juga tidak tahu kenapa dia ke sana. Dia bilang, hatinya tergerak sekali untuk datang. Dia bilang, saya pun ambil menuju sudut masjid lalu saya tidur, baring. Marbot masjidnya datang, tanya, wahai syekh, syekh ini dalam bahasa Arab, bisa berarti orang pintar, atau orang kaya, atau orang tua. Jadi tidak selamanya itu seorang alim, ulama Bisa orang kaya, bisa juga orang tua Ini karena orang tua tidak ditahu, kalau ini Imam Ahmad Maka berkatalah marbot Wahai syekh, eh orang tua Ngapain anda di sini? Kata Imam Ahmad, saya musafir, mau istirahat Gak ada keluarga, gak ada kenalan Orang ini gak kenal nih, dia bilang gak bisa Peraturan masjid gak boleh Harus keluar, kata Imam Ahmad Saya didorong dorong keluar dari masjid Dan ditutup pintu masjid, lalu kemudian Marbot itu pun jalan, mau pulang Ibu Ahmad bilang, saya lihat ada teras masjid Saya pun baring di dalam masjid Ternyata marbotnya balik lagi Syekh, ngapain kamu di sini? Saya mau tidur, musafir Dia bilang, tidak bisa, teras masjid pun tidak boleh, dorong. Ini Masya Allah, marbotnya istiqamah Didorong orang, kata ibu Ahmad Saya didorong orang sampai keluar di jalanan Begitu saya didorong keluar dari jalanan Saya belum tahu mau kemana Di sebelah masjid rupanya ada satu rumah Rumah orang ini pembuat roti Lagi buat adonan roti, dia lihat Imam Ahmad, dia teriak, Syekh di sini aja ke rumah saya dia dengar rupanya dari pembicaraan antara Imam Muhammad sama uh, marbot masjid ini datanglah dia ke tempat roti tersebut ada sebuah ruangan ini tempat bisnisnya dia saja gitu rumahnya ada dia buat buat roti sambil jual gitu dia bilang ada ruangan di sini kosong anda silakan tidur kata Imam Muhammad saya lalu memperhatikan perilakunya pembuat roti ini kalau saya tidak nanya dia enggak bicara kalau saya nanya baru dia nyaut. Sementara saya tidak bicara dengan dia, dia pecahin telur, ngambil tepung, ngambil garam, dicampur sama air, sambil Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah, terus nonstop, nggak pernah berhenti. Dia berhenti kalau cuma ditanya oleh Imam Ahmad atau dia bertanya sesuatu gitu. Imam Ahmad bilang sudah berapa lama kamu amalkan istighfar begini? Kata orang itu sudah lama, berapa lama dari dulu? Kata Imam Ahmad apa hasilnya? Apa hasil kamu? Istighfar seperti ini. Dia bilang, semua apa yang saya minta dari Allah, oleh Allah dikasih. Semuanya. Tidak pernah Allah tidak kabulkan. Kecuali satu. Tinggal satu yang belum Allah kasih. Kata Imam Ahmad, apa itu? Dia bilang, saya minta kepada Allah agar dipertemukan dengan Imam Ahmad. Sementara ini Imam Ahmad di depannya. gitu kan? Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, istighfarmu mendorong saya datang dari kampung saya ke sini. Dan istighfarmu yang membuat marbot masjid mendorong-dorong saya. Dan sampai Allah membawa saya ke rumahmu karena istighfarmu Istighfar kekuatannya luar biasa Jangan dianggap remeh Perbanyak istighfar Sambil melangkah Daripada antum naik motor di lampu merah bingung Lihat helmnya orang, merek mobilnya orang lain Istighfar Lagi belanja sesuatu di minimarket Sambil istighfar, sambil ambil minuman, sambil ambil ini Manfaatnya besar Perbanyak istighfar Jangan penarisan kita diam Maka ini manfaatnya besar Pernah datang kepada kehasilan Basri tiga orang Hasan basri seorang ulama tabi'in. Yang satu mengatakan kebetulan antri dalam rumah beliau untuk bertanya. Hasan Basri terkenal di Khuwani adalah orang yang sangat luar biasa mengingat akhirat. Pembicaranya kalau ketemu tentang surga neraka kematian, mengingatkan orang nasihat. Maka orang sering antri tiba di rumahnya untuk minta nasihat. Satu orang datang mengatakan, "Wahai Imam, Imam tuh kiai. Wahai Imam, saya sudah lama menikah dengan istri saya ini, tapi saya tidak tidak pernah punya anak dan hasil Ya, Tabib-tabib yang memeriksa Istri saya ini mandul Sudah ikhtiar minum obat sana-sini Tidak bisa amir Apa saran anda? Kata Hasan Basri Perbanyak istighfar Pulanglah Maka orang itu pulang amalin Perbanyak ya Bukan kerjakan Perbanyak Non-stop Astaghfirullah Astaghfirullah Terus Dan ringkasnya Astaghfirullah Wa atubu ilai Astaghfirullah atubu ilai, tuh. Kalau ringkas lebihnya astaghfirullah, astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah Memperbanyak Seperti habis sholat kan membaca Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah Tentu yang paling lengkap, astaghfirullahaladzim alladhi la ilaha illa huwal hayyul khayyum wa atubu ilaih. Ini paling lengkap, kata Nabi S.A.W. siapa yang baca ini, dengan sifat Allah hayyul khayyum akan diampuni dosanya walaupun sebanyak bui di lautan. Ringkas cerita adalah, ini apa tadi saya sampai lupa? Apa tadi yang saya ceritakan? Hasan Basri, baik. Hasan Basri rahimahullah mengatakan berbanyak istighfar. Datang orang kedua masuk yang antri, Mengatakan, wahai imam, saya kena penyakit di perut saya. Sudah 10 tahun saya sakit. Berobat sana-sini, enggak pernah sembuh. Apa saran anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak, kerjakan. Lalu datang orang ketiga mengatakan, wahai imam, saya sudah lama bekerja. Banting tulang, kerja keras, enggak pernah kaya seperti si Fulan. Disebut satu orang yang kaya raya di kota itu. Di kota Basra tentunya, di Irak. Maka kata, dia apa saran anda supaya saya bisa kaya? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah mereka ini, tiga-tiganya. Lalu istrinya bertanya, Wahai suamiku, tadi yang bertanya itu tiga orang, mungkin butuh anda pandu kepada seorang saudagar yang memberikan modal, mungkin anda pandu kepada seorang tabib yang mahir, atau jenis obat tertentu yang mereka bisa pakai, supaya bisa sembuh gitu kan, supaya yang satunya punya keturunan. Kenapa cuma suruh istighfar? Kata, kata Hasan Basri, tidakkah kau dengar keluhan mereka, kalau mereka sudah ikhtiar tapi belum dapat hasil, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh, ayat 10 sampai ayat 12 ya, A'ud billahi minasyaitanir rajim wa qul rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaykum midrar wa yumbitkum Al-ayah. Dan Tuhanmu berkata, "No berkata kepada kaumnya beristighfarlah kepada Tuhan kalian karena dia akan menurunkan buat kalian dari langit midrar bertubi-tubi Bantuan-bantuan dari langit dan akan memperbanyak buat kalian keturunan dan juga harta kalian. Bahkan sambung ayat wa jaala allahum ja'nat, dan dia akan menjadikan buat kalian hasil panen dan kebun-kebun yang luas. Makai ini manfaat daripada istighfar. Kemudian yang kelima ikhwani adalah bertakwa. Bertakwa tentunya ini sudah kita bahas tadi malam panjang lebar tentang bekal dunia akhirat. Bertakwa artinya patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan semua perintah wajib atau sunnah dan meninggalkan larangan. Baik itu haram ataupun makruh Itu bertakwa. Dan dalilnya ada surah At-Tolak. Surah nomor 65 ayat 2 sampai ayat 5. Gitu kan. Ini semua menyebutkan tentang At-Taqwa. Tapi saksi bahasan ayat 2-nya dan ayat 3-nya. Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim. Wa mayyattaquillahi ya'ja'allahu makhraja. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja. Jalan keluar dari masalahnya. Wa yarzubku min haythu la yahtasib. Dan... Akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang keenam adalah bertawakal. Tawakal artinya menyerahkan masalah setelah berusaha. Dan ada bedanya dengan tawakul. Tawakul sama-sama besar, tapi tawakul itu mengembalikan masalah kepada Allah tanpa ikhtiar. Dalam ini riwayat Bukhari, ada seorang badui datang kepada Nabi SAW ingin belajar, membawa untanya. Begitu tiba di depan masjid, dia tidak ikat untanya sambil dia mengatakan tawakkal itu Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Begitu dia masukkan kakinya di masjid, ya, tiba kakinya, dia masukkan satu langkah saja, untanya sudah lari. Dan unta ini hewan yang susah untuk ditangkap kalau lari. Karena unta ini bisa hidup di padang pasir, tidak makan, tidak minum tiga hari. Manusia enggak bisa kejar. Maka dia lari mengejar untanya. Setelah lama dia kejar, untanya sudah enggak ketemu lagi, sudah lari, lepas. Kemudian dia kembali ke masjid, pengajian juga sudah bubar. Maka hilang untanya, dia juga tidak dapat ilmu. Lalu sedih dia kelihatannya Nabi S.A.W. tanya, "Kenapa kau?" Dia bilang, "Ya Rasul, ceritanya begini." Kata Nabi S.A.W. alaihi ikat dulu untamu, wa 'ala Allah." Baru bertawakal. Kunci dulu motornya, kunci mobilnya, baru bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal itu penting. Kata Allah subhanahu wa tadi dalam surat Thalaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah jadi pencukup baginya. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah silaturahim silaturahim silaturahim ini perlu diperbaiki ikhwan dan ini selalu subhanallah saya tidak tahu sampai di kalangan para dai dan ustaz pun masih menggunakan kosakata ini dan keliru tempatnya silat artinya hubungan rahim punya hubungan darah jadi tidak bukan semua orang muslim kita katakan saya silaturahim dengannya gitu kan banyak teman-teman baru kunjungi saudaranya seiman lalu dia mengatakan saya baru pulang dari silaturahim ini keliru bahasanya salah ini Karena ini berhubungan dengan banyak hukum syar'i, i. Di antaranya hadis Nabi saw yang berbunyi, Tulusuri jalur nasab kalian, siapa ayah kita, siapa kakek kita, nenek kita, siapa, berapa orang bersaudara, nikah dengan siapa, keturunannya siapa saja. Bisa saja kita ketemu dengan suku kita, tapi kita enggak kenal di jalanan. Itu rahim. Kata Nabi saw dalam hadis Sahih, siapa yang ingin diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, maka sebaiknya dia melanjutkan silaturahim. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sebelumnya tadi telusuri jalur nasab kalian karena itu memudahkan kalian untuk bersilaturahim. Memang ini jalur nasab nih lain. Memang kita semua kembali kepada Adam Alis Sallam tapi ada sedikit di sini yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan yang punya hubungan darah secara langsung maka namanya rahim. Maka namanya rahim. Jadi ini jelas bisa menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Sebagaimana dari hadis yang saya bilang, siapa yang ingin diluaskan di berkahi umurnya, diluaskan rezekinya maka dia harusnya bersilat rahim. Dalam sebuah riwayat Bukhari juga berbunyi seorang sahabat tidak membawa sekantong dirham dan berkata ya Rasulullah ini saya mau sodokahkan. Ada satu fakir miskin Muslim yang satunya punya, yang satu lagi miskin juga tapi punya rahim dengan saya, punya hubungan kerabat darah. Yang mana saya kasih, kata Nabi saw. Kalau kau kasih yang punya rahim denganmu maka kau akan mendapatkan dua pahala pahala sadaqah dan pahala rahimnya kemudian selanjutnya yang ke delapan adalah hijrah hijrah, kalau kita sedang berada di sebuah tempat, kota negeri yang sulit untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal harus hijrah, tidak boleh, enggak. dan hijrah ini menjadi penyebab datangnya rezeki dalilnya surah An-Nisa ayat 100 audzubillahiminasyaitanirrojim wa mayuhajir fi sabidillahi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 Memang betul-betul dia lahir di negara kafir Atau mungkin dia duta Dia harus berangkat penting lalu dia kembali Itu bukan masalah Tapi kalau antum baru mau berangkat untuk meninggalkan Indonesia Negeri yang sudah jelas muslim Azan didengar di sana sini Untuk ke negara kafir meraut rezeki Saya sarankan jangan Subhanallah saya diundang ke Australia Saya diundang ke Hongkong Sulit kita tidak dengar suara azan Gak boleh kedengaran azan Dikedap dalam masjid. Kita kadang-kadang kalau mau sholat harus cari masjid yang cukup jauh keluar yang susah. Bahkan kemarin saya sholat di Hongkong itu musola kecil tempat di atasnya malah tempat praktek obat-obatnya orang non Muslim. Itu kan, nggak ada tempat sudah. Ini ini ini masalah. Ada masjid tapi seperti itulah keadaannya. Maka tidak boleh kita bertahan Ingat sabda Nabi saw. Renungi hadis ini: Anabariun min man ashabain al qurun musyrikin. Saya berlepas diri dari orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang musyrik. Yang kesembilan, haji dan umroh haji dan umroh seringnya kita mengejarkan haji dan umroh ini penyebab datangnya rezeki ya. jadi saya sarankan teman-teman kalau Allah berikan kelebihan rezeki berhenti sudah ke negeri-negeri kafir lagi liburan lalu kemudian pergi ke Eropa pergi kemana-mana untuk liburan ngapain habis-habisin duit susah itu kan? susahnya itu cari makanan halal susah hiburannya jelas hiburan seperti mereka kenapa enggak umroh sudah umroh Ustaz kenapa enggak haji sudah haji Ustaz umroh ada haji lagi dalam sabda Nabi saw yang sahih kata Nabi saw riwayat Hakim dalam kitab Mustadraknya kata Nabi saw haji dan umroh yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kemiskinan dan kesusahan hidup sebagaimana api menghilangkan karat dari besi dari umroh haji itu menyebabkan kekayaan ya orang menjadi mudah, subhanallah tidak ada orang kurang umroh haji itu kemudian miskin tidak ada. Pasti orang yang sudah ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah berapa banyak keluarga yang tadinya liburan mereka ke Eropa. Akhirnya dia sibuk sama istrinya di dalam kamar hotel. Anaknya pun jadi rusak. Berzinalah, kebarlah, mabuk-mabukan. Setelah mereka alihkan umroh. Kan. Pergi umroh. Anak-anaknya keluar jam 2 malam, dan 3 malam pun mereka enggak perlu khawatir. Kerana di, di Mekke dan di Madinah, dari kamal hotel ke masjid. Kalaupun ke mall, mall mallnya enggak ada musiknya. Perempuan semua tutup aurat. Apa yang terjadi? Anak-anak mereka malah berubah total sampai ada yang minta supaya diberikan travel oleh ayahnya. Dan sudah tidak mau lagi ke Eropa kalau liburan maunya berangkat umroh dan haji. Satu hal yang luar biasa. Saya pernah jalan dengan satu pengalaman, dengan satu salah satu jemaah saya. Saya waktu itu, kebetulan dia orang mampu dan Masya Allah tinggal di Irian dan orang ini eh, asli turunan Sulawesi dunia, dari orang Bugis kemudian duduk sama saya, satu kamar, tinggal, tinggal sama saya satu kamar waktu itu kebetulan kisah ini kita 4-5 tahun yang lalu dan biayanya sekitar 30 juta bintang 5 waktu dia satu kamar sama saya, setelah saya sholat lagi ngobrol-ngobrol, saya bilang, pak bapak bayar berapa umrah? 30 juta Ustaz. besar gak? dia bilang, ya sedang karena memang beli orang kaya, masya Allah terus dia bilang, saya bilang, pak mau gak kita hitung-hitungan pahala yang kita bisa jangkau saja ya dan kita bandingkan dengan pengeluarannya Bapak yang 30 juta. Dia bilang, bisa Ustaz? Saya bilang, bisa. Tapi yang ada dalilnya saja. Contoh saya bilang, kita hitung satu aja ya. Pahala sholat yang Bapak akan dapatkan karena sholat di Masjid Haram Mekah. Oh baik Ustaz. Baik. Nabi SAW bersabda, sholat di Masjid Haram Mekah sama dengan 100 ribu kali dibandingkan tempat lain. Kan gitu? Hadis. Tentu Madinah seribu kali. Di Masjidku seribu kali. Tapi kita ambil contoh Mekah. Waktu saya kasih contoh. Mekah seratus ribu pahala. Saya bilang, Pak, satu hari sholat wajib itu cuma satu kali, subuh, duhur, asar, maghrib cuma satu kali. Kalau kita hitung 100 ribu kali lipat, berarti kalau satu hari satu kali kita anggap 100 ribu hari. 100 ribu hari, kalau 100 ribu hari itu dibagi dengan jumlah hari satu tahun 3065 hari akan keluar angka kalau saya tidak salah itu 274 tahun. 274 tahun. Jadi satu kali sholat di Haram Mecca sama dua ratus tujuh belas tahun sholat di Indonesia, gitu kan? itu kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah hadis sahih liat Imam Ahmad kata Nabi SAW sholat seseorang di antara kalian di rumahnya di pasarnya dibandingkan masjidnya perbandingannya 25 kali lipat 25 kali lipat kalau 274 tahun dikali 25 6500 tahun sekian saya bilang coba bapak kali-kalikan 6500 tahun sekian satu sholat kalau dibagi dengan 30 juta gak ada nilainya belum lagi dijanjikan orang yang keluarkan umrah dan haji ini diluaskan rezekinya Sebagaimana hadis sudah saya sebutkan sebelumnya Belum lagi hadis riwayat muslim yang berbunyi Sholat sendiri dan sholat berjamaah perbandingannya 27 derajat Tadi 25 kali lipat itu pahalanya 27 derajat beda Kata Ibnu Abbas, satu derajat ke derajat yang diatasnya itu di surga nantian 27 derajat perbedaan sholat sendiri dengan berjamaah itu 500 tahun jaraknya Berarti kalau 27 derajat, 500 tahun kali 27 itu sekitar 12.500 tahun sekian. Perbedaan derajat di surga. Maka ini contohnya, kita dapat pahala yang luar biasa. Belum pengalaman-pengalaman lain kita temuin orang-orang Islam yang dari negara, dari beragam negara gitu kan, etnis dan seterusnya Kita lihat, kita tidak sendirian Muslim. Belum pengalaman-pengalaman sejarah, melihat di Madinah tempat perang Uhud Nabi SAW, kemudian melihat kuburan para sahabat, kuburan Nabi SAW, kita melihat ternyata ini bukan cuma sekedar dongeng, memang ada dan banyak pengalaman yang lain dari ibadah-ibadah dan pahala yang kita dapatkan. yang terakhir di komunitas mula adalah doa. selalu berdoa kepada Allah Azza wa Wajalla dan jangan berhenti masalah doa ini. kalau doa ini tentunya ringkas definisinya adalah curhat. ya penyampaian kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dan ini ya kalau mau diterima oleh Allah lakukan lima hal, lima poin diterimanya doa. yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ikhlas, nggak ada yang lain ikhlas semuain. Wama umiru illa liamudullah mukhlisin lahudinah munaswa al ayat. Allah tidak perintahkan mereka kecuali untuk mengikhlaskan. Jangan kena ria, jangan kena mau dipuji, jangan kena terpaksa, jangan kena rutinitas. Memang kena ikhlas kepada Allah swt. Dan di sini kata Nabi saw. Kenali lah Tuhanmu di waktu kamu sedang senang, Dia ya, akan pelangi kamu pada. Dia akan kenali kamu pada saat kamu lagi susah. Jadi walaupun kita lagi sehat, minta. Saya bilang tadi kata kuncinya. Lebih besar pahalanya minta dipertahankan nikmat daripada sudah hilang nikmat baru kita minta dikembalikan. Yang pertama ikhlas, yang kedua ya, tidak tergesa-gesa dalam ucapan nisan dan dalam menunggu proses penerimaannya. Kata Nabi Sosan dalam hadis Bukhari Muslim, "Yustajah budi ahadiku malam yajal." Pasti diterima seseorang dan kalian permintaannya selama tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, "Wahai Faya ajali ya Rasulullah, bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa?" Beliau mengatakan qala yaqulu da'autu da'autu wa lam yustajabni fataraka ad'a. Dia mengatakan saya sudah berdoa, saya sudah berdoa tapi tidak belum lihat hasilnya, maka dia pun meninggalkan doa. Doa itu punya proses. Kalau kita itu sudah sunnatullah. Kalau kita lapar bilang ya Allah, hilangkan lapar saya. Apa yang terjadi? Apakah setelah doa lapar kita langsung hilang spontan? Tidak. Tapi kita akan dapat makanan, kemudian kita mengunyahnya, kemudian diproses oleh usus, baru laparnya hilang. Kalau kita capek, ya Allah hilangkan, capek saya. Allah buat kita ngantuk, tidur berapa jam, baru capeknya hilang. Kalau kita sakit, dokter dimudahkan oleh Allah memberikan obat dan ada dosis tiga hari, satu minggu. Kita minum, ikuti dosisnya, maka kita akan sembuh. Ada prosesnya, nikmatin proses itu. Yang ketiga adalah menjauhi makanan, minuman, pakaian haram kata Nabi saw dalam hadis Bukhari seseorang yang rambutnya berantakan bajunya kotor tidak pakai alas kaki mengatakan ya Allah berikan ya Allah kasih tapi Allah tidak berikan bagaimana Allah bisa kasih sementara makanan pakaian minumannya haram nggak boleh yang keempat tidak meminta yang haram dia sendiri tidak minta yang haram ya dan tidak berdoa di tempat yang haram ini yang keempat jadi misal tidak bisa orang bilang ya Allah berikan saya rezeki karena saya mau berzina misal atau dia ya Meminta di tempat-tempat yang haram syirik. Meminta-minta kepada jenazah yang sudah mati. Di pohon yang dianggap keramat ini semua tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada yang datang kepada dia itu bukan hasil doanya. Tapi rezeki yang sudah tercatat untuknya tadi. Jadi tidak ada hubungannya sama perbuatan syiriknya. Dan yang terakhir, yang kelima maksimalkan waktu diijabahnya doa. Ada antara azan dan ikhama. Sepertiga malam, pada saat hujan turun, musafir... Ya. Kemudian orang yang terzalimi pada saat perang sedang berkecamuk, ini semua waktu-waktu mustajab doa orang-orang yang sedang haji di Masjidil Haram di Arafah Nabi saw berdoa dari habis asar sampai terbenam matahari ini semua waktu-waktu yang memang digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentu saja ya, dengan keikhlasan tadi dan poin-poin yang lainnya ini kurang lebih ini sepuluh poin kiat untuk menambah rezeki kita dan mari kita amalkan bersama-sama. Tentu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang hadir di sini dan seluruh muslimin, dimapun mereka disembuhkan penyakitnya masih sakit, juga dibayarkan didonasi utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang masih terima utang, diberikan hidayah orang yang belum dapat hidayah. Dimudahkan mengamalkan orang yang sudah mendapatkan ilmu dan seluruh Muslimin di seluruh pelosok dunia yang sedang tertindas di Palestin, di Syria, di Yaman, di Myanmar, di manapun mereka berada, Allah Swt berikan kemenangan dan memuliakan Islam dengan tangan-tangan mereka. Dan juga Allah kokohkan kaki-kaki mereka Serta Allah subhanahu wa ta'ala Partisipasikan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa, jiwa dan juga harta kita Dan yang terakhir adalah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menyatukan kita di surga ke dosa tanpa hisab, Sebagaimana ia satukan kita di majlis yang mulia ini Selebihnya saya kembalikan kepada moderator